Selamat siang Pak Robert Selamat siang Silahkan komentar Anda Sekarang ini mbak、e, sampai berbusa pun kita ngomong percuma Jadi mungkin tunggu sesudah 2014 kali Terima kasih Terima kasih Pak Robert Selamat siang Pak Dibio Selamat siang ya. Terus Saya ya itu jawab saja benarnya Tapi masalah koruptor itu kan bukan nggak ditangani KPK Ada polisi, TNI, Polri,、eh, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial パトマンコカム、イト Perusakan lingkungan yang disebabkan Karena penambangan yang k e l i r u gitu. Jadi otomatis、uh, mereka harus、uh, se Sidak sekali di bagian Lingkungan hidup ini, jangan sampai Kecolongan seperti Latindo-Latindo yang lain g i Terima u t kasih Pak Reno, selamat siang Jadi、yes. poinnya begini Pemerintah itu kan tergantung siapa yang kuasa IUD i 45 aja bisa Di e m e n menurut kebutuhan Siapa yang berkuasa, nah sebaliknya Undang-undang yang lain juga begitu maka itu kepastian hukum disini itu tidak ada jadi ya logis lah kalau investor bakal lari semua seperti Vietnam itu ada kepastian hukumnya jadi disini itu blue tipnya tidak pernah ada、uh, blueprint maksud saya jadi undang-undang itu misalnya dibuat blueprint lalu berlaku sepanjang misalnya kurun waktu 25 tahun atau 50 tahun atau seterusnya sehingga siapapun yang berkuasa tidak perlu mengubah Undang-undang、uh, itu atau, atau aturan di semua lini itu tidak ada blueprintnya Jadi tergantung siapa yang berkuasa Ganti Menteri juga begitu, ganti menteri, ganti aturan ya kan? Tidak pernah ada konsistensi di negara Indonesia ini Jadi ya, kita jadi pesimis lah di Indonesia ini Terima kasih Terima kasih Pak Reno, Pak b u w a t i selamat siang d i ini d o yang tidak ada yang pasti, Bu Gak ada yang adil Memang hanya investor sulit untuk masuk ke Indonesia ya jadi nanti juga kalau masuk ke Indonesia rakyatnya、oh, demo gitu burunya demo, jadi mereka juga takut dalam melihat kondisi di Indonesia b a k a n y a investor t u lebih memilih negara-negara tetangga kita、mm -hmm. itu aja b u terima kasih b u Ati, b u Ari selamat siang siang, ya. Ya. saya memang pikir kadang-kadang kita lihat daerah untuk perindustrian パトロジーパンダーのパトロジーパ b ダ Apa polusi waktu pencemaran? Gitu-gitu, padahal mereka yang meeting ke daerah industri itu juga pastinya k o m e n t a h harus dikirim ke Mas n Agus.